Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibn mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'dku Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah Pada kesempatan kita kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab Takrib yang dikarang oleh Imam Abu Suja, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai masalah najis Alhamdulillah telah kita rampungkan kajian kita mengenai masalah najis berikut cara mensucikannya untuk kajian kita kali ini seperti yang saya Utarakan dalam kejian kita yang lalu, kita akan membahas masalah baru, yaitu mengenai masalah had, nifas, dan istihadah. Masalah ini memang masalah yang khusus terjadi pada kaum wanita, akan tetapi tidak ada salahnya bagi kaum laki-laki untuk Mempelajari masalah ini Bahkan Ulama kita Baik ulama yang mutaqaddimun Atau muta, ulama mutaakhirun Semuanya mengatakan bahwasanya Wajib Bagi Seorang wanita untuk Mengerti dan faham Tentang Hukum-hukum had nifas Dan istihadah kalau dia tidak mengerti Maka wajib Bagi suaminya Untuk mengajarinya Kalau memang Wanita tadi adalah Wanita yang bersuami, wajib bagi suaminya Untuk mengajarinya Kalau wanita tadi belum bersuami Maka wajib bagi Orang tuanya untuk Mengajari putrinya Tentang masalah het, Nifas dan istihawah Seandainya Suaminya tidak mengerti dan tidak faham mengenai hukum had dan nifas dan istri Maka wajib bagi suami atau bagi orang tua untuk uh, membawa istrinya atau suaminya untuk belajar kepada orang lain. Karena masalah ini adalah masalah yang berhubungan dengan sahnya ibadah, sahnya sholat, secara otomatis masalah haid erat sekali hubungannya dengan masalah sholat dan masalah puasa, juga dengan masalah haji. Maka hukum untuk mempelajari masalah haid dan hafazan istihaqul ini hukumnya adalah wajib ain, bukan wajib kifayah. Hukumnya adalah wajib ain bagi setiap wanita untuk mempelajarinya. Kalau dia tidak mengetahui, maka dia tidak tahu kapan dia suci, kapan dia hate, apa saja yang harus dijauhi ketika orang dalam keadaan hate. Itu semua adalah kewajiban yang dia lakukan setiap hari. Maka dalam hal ini para fukuhak. Atau para ulama ahli fikir mengatakan Mengetahui masalah hidda nifas dan istihadah ini Bagi orang perempuan hukumnya adalah Farudu'ain Karena berhubungan dengan sahnya sholat Sahnya puasa dan sahnya haji Bismillahirrahmanirrahim al musannifu Rahimullahu ta'ala Wa nafa'na bi'ulumi yifidara ini Amin Faslun Yah Min al-farji Salatu dimain Damul haydi Wadamul nifasi Wadamul istihawah Falhaydi Hua Ad-damu Al-khariju Min farji al-mar'ati Ala sabiil istihati Min ghayri sababi al-wiladati Wa nifasu Hua Ad-damu al aqibal wila jazi wastihawatu huwa addamu alkhariju fi ghairi ayami alhaidhi wan yang artinya keluar dari kemaluan seorang wanita tiga macam darah damul haidhi yang pertama adalah darah haid wadamun nifasi yang kedua adalah darah nifas yang ketiga adalah darah istihawah. Ada pun yang dinamakan darah had adalah. Adamu al-khariju min farjil marah. Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. ala Alasabilisihah dalam keadaan sehat. Min gairi sababil wiladah. Yang mana darah tadi keluar bukan karena sebab melahirkan. Wan nifasu huwa addamu wiladati. Adapun nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadhatu huwa addamu al fi ghairi ayyami al-haizi Adapun darah istihadhah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan Hari-hari nifas. Ini adalah uh, definisi mengenai had nifas dan istihlal. Perlu kita ketahui bahwasanya kata-kata al-haidu kalau kita telik dari segi bahasa itu mempunyai arti asayalan as yang artinya adalah mengalir. Ulama lugah mengajarkan. Hadatil mar'atu tahidu haidan wa mahidan wa ma ha Artinya adalah hadatil mar'ah seorang perempuan haid tahidu fi'il mudhari'nya tahidu haidan masdarnya wa mahidan wa mahadhan tanpa harus dikasih ta' ta'nits karena fi'il, haza ini adalah fi'il yang khusus untuk orang perempuan maka tidak boleh dikasih ta' kemudian kalau kita jadi hat ini kalau kita telik dari arti bahasa, mempunyai arti mengalir, mempunyai arti mengalir, sebagaimana perkataan orang Arab haza haza asailu idha faza ya ini haza asailu jika Uh, arus atau jika banjir mengalir Atau hawa al-wadi Jika lembahnya mengalir airnya Jadi kata-kata hawa ini Kalau kita tilih dari bahasa Arab Mempunyai arti as-sayalan mengalir Adapun kalau kita uh, Tinjau dari Definisi menurut ulama ahli fikih Seperti yang disebutkan oleh imam Abi Suja tadi adalah Adamu al-khariju min faljil mar'ati ala sabili siha Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan Dalam keadaan sehat Di sini saya ingin uh, Menyebutkan definisi yang disebutkan oleh Imam Ar-Ramli Dalam kitabnya An-Nihaya Karena saya Menurut saya definisi yang di disebutkan oleh Imam Romli ini adalah lebih detik atau lebih uh, apa namanya uh, lebih bagus dan lebih uh, mengarah terhadap pengertian hayat itu sendiri. Imam Romli dalam kitabnya An-Nihaya, beliau mengatakan al haidu Damu Jibilatin Yahruju Min Aqsa Rahimil Mar'ati Ba'da bulu Ala sabilis siha Min ghairi sababin Fi awqatin ma'lumah Yang artinya adalah Darah dibillah Yang merupakan tabiat dari seorang perempuan Yang bukan karena Sebab apa-apa Ya -apa. keruju min aqsa rahimil mar'ati Darah ini keluar dari Rahim seorang perempuan Ba'da bulu Setelah perempuan tadi itu mencapai umur bales Alat tabil sehat yang mana darah tadi itu keluar dalam keadaan perempuan tadi dalam keadaan sehat bukan karena sakit minoiri sababin tanpa ada sebab yang menyebabkan darah tadi keluar via urotin malu darah tadi keluar pada waktu-waktu yang tertentu dari definisi ini bisa kita ambil atau bisa kita ambil empat Kesimpulan Yang pertama bahawasanya Darah head ini adalah Damun Yahruju min rahimil mar'a e, Darah head adalah Darah yang keluar dari rahimnya Seorang perempuan Yang kedua Damu jibilatin watabiatin Yahruju biduni sabab. Yang ini, Darah head ini adalah Darah jibilah darah yang merupakan suatu tabiat atas orang perempuan yang mana darah ini keluar dengan dirinya sendiri tanpa ada suatu sebab yang menyebabkan darah itu keluar. Yang ketiga adalah jamun yakhruju inda bulughil mar'ati aw ba'dahu. Jadi darah ini adalah darah yang keluar ketika wanita itu telah mencapai umur balig atau setelah mencapai umur balig. Terus Hal yang keempat yang bisa kita ambil dari definisi yang disebutkan oleh Imam Romli tadi adalah darah hat adalah damun fi awqotin maklumah. Darah hat ini adalah darah yang keluar pada waktu-waktu tertentu. Darah hat ini mempunyai waktu tertentu yang diketahui oleh perempuan itu sendiri dengan baik. Ini adalah uh, empat hal yang bisa kita ambil. Yang bisa kita ringkas dari e, Definisi yang dikemukakan oleh Imam Romli Dalam kitabnya Aniha ya Kalau kita tengok Definisi-definisi lain yang disebutkan oleh Beberapa ulama mazhab Seperti e, ulama mazhab Hanafi Atau ulama mazhab Maliki Atau ulama mazhab Hanbali Bisa kita temukan empat hal tadi Secara sempurna Cuma karena waktu kita adalah waktu yang pendek E, maka saya cukup mendatangkan definisi yang disebutkan oleh Imam Romli tadi Dan empat hal tadi Atau Sifat-sifat e, atau ciri-ciri hat tadi Yang empat tadi yang kita ambil dari definisi tadi Bisa kita temukan dalam definisi yang dikemukakan oleh para ahli kedokteran e, Para ahli kedokteran mengatakan bahwasanya Hat itu adalah Dauratul mar'ah Yaitu e, siklus yang dialami oleh seorang perempuan Yang mana siklus ini menyebabkan keluarnya darah dari kemulauan perempuan Yang mana darah ini adalah akibat daripada e, dinding dinding atau makanan-makanan Yang disiapkan oleh rahim untuk menyambut e, jabang bayi yang tidak datang jadi secara secara singkatnya secara singkatnya rahimnya perempuan itu mengalami siklus setiap bulan. E, ketika seorang perempuan pertama kali suci dari haidnya, maka rahim perempuan tadi adalah sangat kecil. Hari bertambah hari, rahim tersebut akan membesar akan membangun dinding makanan. Dinding makanan. Dinding makanan ini adalah gunanya adalah nanti kalau pada hari yang ke-14 setelah suci dari haid itu maka perempuan tadi akan eh, eh, rahim akan mengeluarkan sel telur yang mana atau ovum sel telur ini akan keluar pada tanggal 14 dan ketika itu pada tanggal yang ke-14 berarti eh, Rahim telah membangun dindingnya tebal untuk menyambut Sperma yang datang. Kalau seandainya Sperma yang ditunggu tidak datang, maka dinding makanan yang telah dipersiapkan oleh Rahim untuk menyambut calon bayi ini tidak hadir sebelumnya. Eh, maka ovum itu sendiri atau sel telur tadi sendiri itu akan mati, dan dengan matinya sel telur ini, maka hancurlah juga dinding rahim, yaitu uh, uh, dinding rahim yang uh, berisi makanan tadi akan hancur, dan hancurnya dinding rahim ini bersama dengan sel telur yang mati ini akan keluar menjadi darah head. Ini adalah uh, sedikit mengenai, timbulnya head. Maka, kalau kita tengok, kita tengok, eh, definisi daripada head yang dikemukakan oleh para ahli fikih sangat cocok sekali dengan apa yang dikatakan oleh para ahli, ahli kedokteran. Imam Ramulih mengatakan bahwasanya head tadi adalah damun yahruju min rahimil marah. Jadi, darah head itu adalah darah yang keluar dari Rahimnya mer'ah. Jadi bukan bukan kok setiap darah yang keluar dari kemaluan itu tergolong darah head. Kadang-kadang darah ini keluar dari perut misalnya. Tapi untuk darah head ini adalah darah yang khusus keluar dari rahim. Terus darah head ini adalah damun jibillah. Darah yang merupakan tabiat. Karena memang setiap perempuan mengalami siklus seperti ini setiap bulan. Tergantung keadaan setiap bulan dia mengalami siklus seperti ini maka sudah menjadi kebiasaan dan tabiat daripada seorang perempuan untuk mengeluarkan darah haid. Terus kalau kita tengok juga Imam Romli tadi mengatakan ya harusu inda bulu gilmarati awubak dahudah darah haid ini keluar setelah perempuan tersebut baler. Kalau seorang gadis itu baler maka tanda-tanda kebalengan itu adalah didahului dengan uh, keluarnya darah haid. Kalau dia belum mencapai umur 15 tahun atau waktu setelah umur 15 tahun. Kemudian Imam Robi tadi mengatakan, ia fi awqotin maklumah darah head ini keluar pada waktu waktu tertentu, ya. bukan setiap hari, tapi di sana ada waktu waktu tertentu yang eh, waktu tersebut diketahui oleh perempuan itu sendiri kapan dia akan mengeluarkan darah head. Jadi apa yang dikatakan oleh para ahli VG itu sangat cocok sekali dengan Definisi hat yang dikemukakan oleh para ahli kedokteran. Terus di sini untuk mengetahui dan membedakan antara darah hat dan darah istihawo, para ahli fikih, para ulama ahli fikih menyebutkan beberapa ciri atau beberapa tanda yang bisa membedakan antara darah head dan darah istihawa karena banyak sekali perempuan yang tidak bisa mengetahui ketika dia keluar darah atau ketika dia keluar darah yang tidak pada kebiasaannya, biasanya dia bertanya-tanya apakah darah yang keluar ini adalah darah head atau darah istihawa, ini adalah sesuatu yang sangat e, memusingkan kepala mereka maka kalau kita Teliti dari definisi yang dikatakan oleh para ahli fikih tadi, bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya di sana ada beberapa perbedaan antara darah head dan darah istihawal. Yang pertama, dilihat dari tempat keluarnya. Darah head adalah, seperti dalam definisi yang dikemukakan oleh Imam Romli tadi, adalah darah yang keluar dari rahim. Ya, dari rahim. Dan masalah ini adalah masalah yang sudah menjadi kesepakatan antara ahli fikih juga para dokter ahli kandungan, bahawasannya darah head ini adalah darah yang keluar dari rahim. Adapun darah istihawal, darah istihawal, maka sebagaimana yang dikemukakan dan dikatakan oleh beberapa ahli fikih, para fukaha mengatakan bahawasanya Darah istihaboh ini adalah darah yang keluar dari e, dari adenar rahim, yaitu kadang-kadang dari rahim, tapi bukan dari e, dalam, tapi dari adenah, maksudnya itu adenah itu e, rahim, tapi bukan dari dalamnya, mungkin dari luarnya rahim, atau dari kemaluan itu sendiri, atau dari e, tempat yang lain, bukan dari rahim. Kalau kita tengok misalnya uh, yang dikemukakannya disebutkan al Imam al Azhari, al Azhari beliau mengatakan damul hayi yang rojumin ka rahim wal istihadol damun yasilu min al azil wahwa irqun irqufamhi aladi yasilu fi adna rahim duna ka Imam Azhari mengatakan bahwasanya darah hat adalah darah yang keluar dari dalam. Rahim perempuan, ada mudarat ifraz adalah darah yang keluar dari mulut rahim, bukan dari dalam rahim atau keluar dari Irfu <coughs> fahmihi dari celah-celah mulutnya rahim. Bukan dari dalam rahim itu sendiri. Dan hal ini adalah telah disebutkan atau telah diisyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang perempuan yang mana perempuan tadi terkena istihawal, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan perempuan tadi beliau mengatakan Inna ma'zalika irqun walai sabihaizin. Beliau mengatakan darah yang keluar dari kamu perempuan sebenarnya itu adalah irqun, tapi adalah istihawal bukan darah head. Uh, Irkun ini oleh Ahli Lugoh. Irkun ini. Eh, oleh Ahli Lugoh. Mengatakan yang dimaksud dengan. Inna maadhalika irkun adalah. Inna hadaddam. Aladzi yajri minki. Min irki famihi. Fi adnar rahim. Waiyusamma adil. Sesungguhnya darah yang keluar dari kamu. Wahai perempuan. Ini adalah bukan istihadah. Tapi irkun. Yaitu darah yang keluar dari mulut rahim. Bukan dari dalam rahim. Yang mana dalam bahasa Arabnya disebutnya azil. Ya. Yang kedua, kalau kita teliti sifat dan keadaan darah head, maka bisa kita bedakan darah head itu warnanya adalah uh, kecoklat-coklat uh, aswad atau kehitam-hitaman dan sakhin kental. Hitam-kental. Adapun darah isi adalah darah warnanya kebanyakan adalah ahmer rapik atau merah encer, merah encer. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya kemukakan tadi bahwasanya darah haid ini asalnya adalah merupakan dinding makanan yang hancur ketika sel telur tidak disambut atau tidak mengalami pembuahan. Karena sel telur tidak mengalami pembuahan, maka dinding makanan yang telah di bangun oleh rahim ini hancur semuanya dan turun menjadi darah haid sehingga warna darah haid ini bercampur dengan dinding makanan yang telah dibentuk oleh rahim tadi maka warnanya adalah e, kehitam-hitaman dan kental kehitam-hitaman dan dan kental. Dan hal ini adalah telah diisyarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang Uh, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Habban, Ibnu Habban, rahmatullahi alaihi juga oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunan dan juga oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis aswadu yuruf faida kana zakah msiqianisolah. Jadi Rasulullah SAW ditanya oleh seorang Sahabia kalau tidak salah namanya Hamna. Ketika itu Hamna mengalami istihadah yang berkepanjangan. Sehingga Hamna ini masih pusing. Bagaimana cara membedakan apakah dia suci, apakah tidak. Maka Rasulullah s.a.w. ketika itu memberikan tanda-tanda. Atau mengajari Hamna ini bahawasanya darah head kayak gini. Dan darah istihadah kayak gini. Beliau mengatakan damul haidi. Darah head itu adalah darah yang warnanya adalah hitam dan yu'raf. Diketahui. Diketahui kalau darah head uh, itu... Mempunyai sifat-sifat tertentu. Misalnya ee, darah hati tadi itu adalah kental dan hitam. Faizaka nazaka. Kalau memang darah yang keluar dari kamu itu seperti itu. Famsiki anisola. Maka tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat imunul habban dan imam abu dawud. Dan hadis ini telah ditaklek atau dikomentari oleh beberapa ulama syafi'i. ya, Misalnya imam al-mawardi dalam kitabnya. Al-Hawi al-Gabir. beliau mengatakan bahwasanya Darah Had eh, mengatakan amma sifatul haid fadamul haid fil ghalibi ahwadun sakhinun mukhtatim murijun darah haid pada kebiasaannya adalah darah hitam yang eh, kental mukhlatin yang keluarnya itu disertai dengan Agak panas, kira. Ya? Muhtadim, muhtadim artinya alhar almuhtarik, almurij. Ya? Adapun, wa, adapun darah istihaza adalah kebalikan daripada darah head tadi. Kemudian, untuk tanda berikutnya, dari tanda yang pertama tadi adalah bahwasannya e, darah head itu keluar dari rahim. Yang kedua adalah seperti yang saya ungkapkan tadi. Darah head adalah darah yang hitam dan kental. Yang ketiga adalah bahwasannya eh, seperti yang eh, dicapai dan ditemukan oleh beberapa ahli kedokteran pada saat ini bahwasannya. Darah head itu tidak bisa mengering. Darah head itu tidak bisa mengering seperti yang saya kemukakan tadi. Karena darah ini adalah bercampur dengan makanan-makanan yang telah disiapkan oleh dinding rahim untuk menyambut jepang bayi. Dan ternyata jepang bayinya tidak datang maka darah tersebut tidak bisa mengering. Lain dengan darah istihawah. Yang mana darah istihawah itu adalah darah yang merah dan e, encer sehingga cepat mengering. Tapi kalau darah head adalah darah yang sulit dan lama untuk mengeringnya. Bahkan sebagian e, seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli kedokteran. Dr. Jolt mengatakan bahwasanya darah head ini adalah layak atau jelur tidak bisa mengering tetap dalam keadaan semula. Yang keempat yang bisa membedakan darah haid dan darah istihallah, seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli fikih adalah bahwasannya darah haid itu mempunyai uh, bau yang tertentu, yang amis dan bagaimana, yang penting bau ini bisa diketahui oleh perempuan itu sendiri. Dan ini telah diisyarahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang uh, mana Rasulullah SAW telah ditanya oleh seorang sahabatnya yang bernama Fatimah binti Khubaj. Uh, Rasulullah SAW, bersamka idakan ada mulhayi fa'inahu aswadun yu'orof. Jika darah yang kamu keluarkan itu adalah darah hitam, maka darah ini adalah darah hitam dan yu'raf. bisa diketahui. Imam Toibiy Ta mengatakan tak rafhun nisa fi'tibari launihi wa taqonatihi wa bi'tibari adatihi wa ra'yhatihi. Yaitu darah yang diketahui oleh perempuan itu sendiri karena dia Mempunyai kebiasaan. Bisa mengetahui darah itu. Darah hat atau darah istighadah. Kemudian dalam riwayat yang lain. Ya'rif. Dengan sirot e, fa'il. Ya'rif yang ini. Maknanya adalah. Lahu urfun waraihatun darah ini mempunyai. Bau tertentu dan. E, kriteria tertentu yang diketahui oleh. Perempuan. Dan. Yang kelima yang bisa membedakan antara darah head dan darah isi haid, bahwasanya seperti yang disebutkan dalam definisi head tadi, bahwasanya uh, darah head itu keluar pada waktu-waktu tertentu. Jadi seorang perempuan itu uh, mempunyai kebiasaan atau adat tertentu sehingga dia bisa mengetahui head saya akan datang di tanggal segini kebiasaannya, head saya ini akan datang tanggal segini. Jadi head itu akan datang pada waktu-waktu yang tertentu, yang mana perempuan itu telah bisa mengetahui eh, kapan datangnya had dia yang akan datang, perempuan bisa mengetahui hal ini. Dan untuk eh, mencatat dan mengingat-ingat waktunya nyahid ini hukumnya adalah wajib. Jadi bagi seorang perempuan harus, eh, jangan sampai teledor seharusnya dia Bisa mengetahui kapan dia head pada bulan kemarin. Dan untuk bulan kemarin itu bersihnya itu, sujinya itu berapa hari. Headnya itu berapa hari. mulainya tanggal berapa. Akhirnya tanggal berapa. Semua itu harus dia ingat. Karena dikhawatirkan. Jangan-jangan eh, pada bulan yang akan datang dia terkena istihah. Sehingga kalau dia terkena istihah maka sulit untuk kita cari pemecahannya. Kecuali kita kembalikan kepada Uh, kebiasaan dia pada bulan sebelumnya, maka dari itu kalau kita uh, Imam Ibnu Abidin dalam risalahnya yang khusus masalah haid, uh, beliau mengatakan bahwasanya wajib bagi seorang perempuan untuk uh, mengingat-ingat dan memperhatikan waktu dan kebiasaan dia haid harus diperhatikan. Kalau seandainya dia tidak memperhatikan hal ini dan terjadi istihadah maka dia tidak bisa dikembalikan kepada kebiasaan dia pada bulan sebelumnya maka dia dihukumi adalah orang yang berdosa. Ini adalah mengenai had dan sifat-sifat e, yang membedakan antara had dan istihadhah. Kemudian untuk darah nifas adalah seperti yang e, dikemukakan dan disebutkan oleh Imam Abu Syafa di sini, darah nifas adalah Tembun al khairij, tem al khairij akibat wiladah. Tem al khairij akibat wiladah. Jadi nifas adalah e, darah yang keluar setelah perempuan tersebut melahirkan. Kata-kata nifas itu e, mempunyai arti walajat nafasat atau nufisatul mar'atu wa nafasat Nafsan wa nafatsatan wa nifasan fahiya nufasa'u wa nafsa'u artinya adalah waladat melahirkan jadi nifas itu mempunyai arti melahirkan adapun nifas menurut ulama Syafi'iyah tadi adalah addam al-kharij ba'da faragh hamli adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Dari definisi ini, ini adalah definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama darah nifas adalah darah yang keluar karena disebabkan orang perempuan tadi melahirkan. Dan ini adalah Hal yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya darah nifas adalah darah yang keluar setelah orang perempuan tadi melahirkan. Yang kedua, darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah keluarnya anak secara keseluruhan. Jadi kalau anak keluar secara keseluruhan, maka terus keluar darah, maka darah ini adalah dikatakan darah nifas. Adapun darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak ini menurut madzhab Syafi'i bukan termasuk darah nifas karena tadi Imam e, Abi saja mengatakan damun kharijun atibal wiladah dahatah yang keluar setelah melahirkan atau Uh, Imam Romli mengatakan aldam alkhairij baca farahirrahim faragirrahim menalhamli. Jadi kalau darah tadi itu keluar bersamaan dengan waktu melahirkan, bersamaan dengan keluarnya anak, maka darah tadi itu tidak dinamakan darah nifas, menurut ulama syafi'iyah Berbeda dengan pendapatnya ulama malikiyah dan ulama hanabila yang mengatakan bahawasanya darah tadi yang keluar bersamaan dengan anak dinamakan darah nifas. Kemudian ada pun darah yang keluar sebelum anak keluar, maka tidak dikatakan darah nifas. Menurut ulama' Hanafiya dan Malikya dan Syafi'iyah, darah yang keluar sebelum keluarnya anak tidak dinamakan darah nifas, tapi dinamakan darah khed menurut ulama' Syafi'iyah. Kalau memang darah tadi memenuhi syarat-syaratnya darah khed, Cobaan ini, eh, berdasarkan pendapatnya ulama' Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya Orang hamil itu bisa untuk mengeluarkan darah head dan masalah ini akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang. Kemudian setelah menerangkan darah head dan darah nifas, Imam Abu Syakir mengatakan wal istihawatuhu ajamu al kharijufi goni ayamil haydi wan nifas. Karena darah istihawah, darah yang keluar dari perempuan ini cuma ada tiga saja, darah head, darah nifas, dan darah istihadah. Maka darah istihadah adalah darah yang bukan darah head dan bukan darah nifas. Darah yang tidak masuk dalam kategori darah dan tidak masuk dalam kategori darah nifas adalah darah istihallah, yang mana istihallah ini mempunyai hukum-hukum sendiri yang sangat panjang, yang mana para e, sulit untuk difahami, untuk matahabnya syafi'i, untuk matahabnya syafi imam syafi'i, masalah had dan nifas dan istihallah ini termasuk masalah yang pelik dan masalah yang rumit untuk bisa difahami. Jangankan santri itu sendiri jangan kan ya orang awam kadang-kadang santri itu sendiri sangat sulit untuk memahami masalah istihadha ini. Dan memang tidak benar-benar dia memahami dan belajar secara cermat. Kemudian setelah ini Imam Abi Suja' menerangkan mengenai waktu nya haid. Beliau mengatakan wa aqalul haizi yaumun wa lailatun. Adapun Paling sedikitnya masa haid adalah satu hari satu malam. Wa roli buhu situn ausabeun. Adapun kebanyakannya haid itu adalah enam hari atau tujuh hari. Wa aksaruhu khomsata ashar Adapun masa haid yang paling banyak adalah lima belas hari. Jadi menurut madhab ulama syafi'iyah, bahwasanya Paling sedikitnya, masa head adalah masa satu hari, satu malam. Atau kita bikin jam itu adalah 24 jam. Kalau seandainya ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah kurang dari 24 jam, maka darah tersebut tidak termasuk dalam kategori darah head. Jadi paling sedikit masa head adalah satu hari, satu malam atau 24 jam. Itu kalau secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya si eh, si A, si Fulanah A ini telah mengeluarkan darah pada jam 6 pagi misalnya. Kemudian darah ini terus ada dan tidak disyaratkan harus mengalir dengan deras. Yang penting ketika dia memasukkan kapas ke dalam kemaluannya, dia menemukan masih kotor, maka berarti headnya masih ada. Jadi yang, di, yang dimaksud dengan e, Keluar itu bukan kok Keluar secara deras bukan Tapi yang dimaksud dengan keluar itu adalah Selagi dia memasukkan kampus ke dalam kemaluannya Masih dia menemukan Kecoklat-coklatan atau kemeran berarti darah kajinya masih ada Lalu e, Berlangsung Dari jam 6 pagi Sampai jam 6 pagi Pada hari berikutnya Berarti 24 jam setelah Secara terus menerus berarti darah itu adalah darah head itu kalau terus-menerus. Tapi kalau misalnya seorang perempuan keluar darah selama 5 hari dia keluar darah, 5 hari pada keluar darah. Hari pertama dia mengeluarkan darah selama 2 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga 2 jam, hari, ketiga, 2 jam. hari keempat 2 jam, hari kelima 2 jam. Kalau di total semuanya cuma 10 jam. Maka darah yang keluar dalam jangka lima hari tadi, yang kalau kita hitung cuma sepuluh jam saja, maka darah itu tidak termasuk darah head menurut ulama Maksafi'iyah, karena paling sedikitnya darah head adalah 24 jam atau yawmun walailah Kemudian, eh, paling banyaknya adalah lima belas hari. Lima belas hari ini adalah paling banyak. Jadi kalau misalnya seorang perempuan keluar darah terus-menerus sampai 16 hari maka darah itu darah yang ke-16 itu adalah termasuk darah istihadhah, darah istihadhah. Adapun eh uh, waktu haidnya atau kebiasaannya darah khid ini adalah 6 hari atau 7 hari, 6 hari atau 7 hari dan ini adalah uh, berdasarkan sebuah hadis ya berdasarkan sebuah hadis yang e, diriwayatkan oleh oleh beberapa muhaddisin. kawasannya e, seorang perempuan seorang perempuan e, pernah mengalami istihadah pada zaman rasulullah saw kemudian oleh rasulullah saw Perempuan tadi disuruh untuk head selama enam hari atau tujuh hari, seperti headnya para uh, para perempuan. Ya. Jadi walebnya adalah dua hari atau uh, enam hari atau tujuh hari. Kalau headnya enam hari berarti cutinya uh, bisa. 24 hari kalau kenyata 7 hari berarti sujinya adalah 23 hari. Atau ya. tetapi ini adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah. Kalau kita tengok, kalau kita tengok ke penelitian para ahli doktor, para kedoktoran mengenai paling sedikitnya masa head dan paling banyak masa head ini para dokter mengatakan bahwasanya untuk head ini tidak ada masa paling sedikit, jadi tidak sampai. Kok 24 jam gitu tidak ada. Tapi para kedokteran mengatakan kadang-kadang head itu turun atau keluar dari seorang perempuan itu sekali saja. Misalnya keluar darah selama 2 jam terus sudah tidak keluar lagi. Jadi mereka tidak mempunyai batasan berapa paling banyak, eh, paling sedikit berapa tidak ada. Yang penting kadang-kadang menurut mereka darah head itu kadang-kadang keluar eh, sekali keluar. Satu jam keluar semuanya terus terputus. Nah itu sudah menurut ulama, menurut ahli kedokteran sudah terbilang darah head. Darah headan ini adalah e, pendapat ini adalah e, cocok dengan pendapatnya ulama Malikia yang mengatakan bahwasanya akululhaidi akululhaidi majah. Jadi ulama Malikia mengatakan untuk paling sedikitnya head itu ya sekali turun head atau sekali keluar. Entah itu keluar dalam waktu satu jam atau Uh, setengah jam, yang penting kalau sudah keluar semuanya rahim sudah bersih, berarti sudah habislah masa darah head dan ini adalah mendapatnya para ahli kedokteran <tuh> Adapun masa paling banyak orang yang head itu menurut kebanyakan para ahli kedokteran mengatakan uh, darah head itu walefnya uh, atau kebiasaannya tidak, me, tidak tidak melewati 10 hari, mereka mengatakan kalau seorang perempuan itu Mengalami head Lebih dari 10 hari Kok masih deras darahnya dari hari ke-11-12 Kok darahnya masih deras Maka mereka mengatakan perempuan ini terkena penyakit Karena apa? Karena darah head menurut mereka itu Tidak melebihi 10 hari Kalau melebihi 10 hari Terus darahnya masih uh, Deras turun berarti ini adalah Merupakan uh, Darah istihadah dan pendapat ini adalah Cocok dengan pendapatnya ulama' Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya aktsarul haid adalah 10 hari paling banyaknya. Orang haid itu adalah 10 hari. Adapun eh, normalnya orang haid menurut penelitian ahli kedokteran adalah antara 3 hari, 4 hari, 6 hari atau 7 hari. Ya, antara 3 hari atau 7 hari dan ini memang cocok dengan hadis yang telah dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya eh, normalnya orang haid adalah 6 hari atau atau 7 hari. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita antarkan pada kesempatan kita kali ini insyaallah. Ee dalam kajian kita yang akan datang kita akan masih membahas masalah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa bermanfaat dan barokah selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kajian kita di sini ada uh, Pertanyaan Dari Seorang pendengar kita Pendengar setia kita yaitu Dari Mbak Anna Dari Malang uh, Pertanyaannya adalah Biasanya seorang perempuan Heidnya itu 7 hari Tetapi setelah 2 hari setelah dua dari keluar darah setelah dua hari keluar darah lagi apakah darah yang keluar setelah tujuh hari itu bisa dikategorikan darah istihaw? Nah. Tadi telah kita uh, sebutkan bahwasanya untuk madhabnya ulama syafi'iyah hat yang paling banyak dari waktu hat yang paling banyak adalah lima belas hari lima belas hari jadi seandainya ada seorang perempuan keluar darah head selama tiga hari. Hari pertama keluar. Masih ada. Hari kedua juga masih keluar. Hari ketiga keluar. Terus suci, terputus darah headnya. Yang dimaksud dengan terputus ini adalah kalau dia memasukkan kapas ke dalam kemaluannya sudah tidak eh, terlihat darah lagi. Sudah bersih. Terputus. Eh ternyata hari ke Keempat terputus, kelima terputus, keenam terputus, ketujuh terputus, hari ke-8 baru keluar darah lagi Maka e, darah yang keluar pada hari ke-8 ini juga terbilang darah head Terbilang darah head selama darah tersebut dalam lingkup 15 hari Maka darah yang keluar pada hari pertama, kedua, ketiga, ke-4, ke-5, ke-6 terbilang darah head Selagi darah tersebut tidak melebihi 15 hari Pertanyaan yang kedua, pada saat pergi haji seorang perempuan minum obat untuk menghentikan head pada saat di Mekah Keluarlah darah yang tidak beraturan, bagaimana cara membedakan antara darah head dan darah istihawal Tadi telah kita sebutkan ya, e, telah kita bahas dengan panjang lebar mengenai perbedaan antara darah head dan darah istihawal e, Apakah menghitungnya, dipakai hitungan hari terbanyak yaitu lima belas hari karena keluarnya tidak peraturan begitu juga cara menghitung lama suci nya apakah dipakai hitungan minimal 15 hari juga kebahan ini masalah kalau seorang perempuan itu menurut madhab syafi'i ya menurut madhab syafi'i kalau seseorang itu e, misalnya e, untuk agar dia bisa dan ini memang sering terjadi misalnya kalau seorang perempuan itu berangkat ke haji misalnya Terus uh, waktu waktu tawaf, waktu tawaf karena ibadah haji itu boleh dilakukan walaupun perempuan itu dalam keadaan had yang tidak bisa dilakukan dalam keadaan had adalah tawaf saja. Tawaf disyaratkan harus dalam keadaan suci dari hadas dan dari had. Lah kalau seandainya orang seorang perempuan ini lagi pergi haji terus dia khawatir akan keluar darah head maka dia minum obat agar darahnya tidak keluar supaya dia, apalagi kalau dia itu kloter-kloter pertama misalnya, dikhawatirkan nanti e, darahnya keluar terus dia belum bisa mengerjakan tawaf, maka ini juga diperbolehkan, diperbolehkan oleh para ulama dengan syarat tidak ada bahaya dalam minum obat ini obat itu tidak menimbulkan efek samping yang berakibat fatal untuk kesehatan dia, maka diperbolehkan untuk mengakhirkan head kalau misalnya headnya sampai keluar, e, tidak keluar maka sah itu ya selagi dia tidak keluar darah, maka dia boleh untuk, mengadak, untuk, e, untuk melakukan toaf, begitu juga kalau dia telah head misalnya terus headnya tidak kunjung berhenti, akhirnya karena dia ingin toaf, dia minum obat agar e, headnya berhenti kalau dia headnya berhenti, suci langsung dia bisa melakukan toaf, itu juga diperbolehkan juga tapi dengan syarat yang saya sebutkan tadi yaitu dengan syarat e, obat yang dia minum tidak menimbulkan efek samping yang parah, efek negatif yang parah untuk kesehatan dia. Itu juga boleh. Nah seandainya e, dia misalnya minum obat terus dia ingin headnya agar cepat keluar, terus minum obat dan headnya keluar sungguhan misalnya, maka darah yang keluar itu menurut Fukuha kalau memang suci yang telah dia uh, yang dia lakukan itu adalah sudah lebih dari 15 hari maka darah yang keluar ini disebut darah head, ya. jadi kalau dia misalnya dalam keadaan suci terus dia ingin uh, mengeluarkan darah head misalnya untuk suatu keperluan entah itu untuk keperluan tawaf atau yang lainnya kalau dia minum dengan minum obat tadi, terus darahnya keluar, maka darah yang keluar ini adalah dihukumi darah head. Kalau memang memenuhi syarat-syarat head, yaitu darah tadi itu keluar, uh, sudah mencapai 24 jam, juga darah tadi itu tidak melebihi 16 hari. Untuk masalah head ini coba uh, sulit memang ya untuk dijelaskan secara terperinci, apalagi dalam kajian seperti yang kita uh, saksikan sekarang ini. Uh, tapi intinya kalau seseorang itu ingin mengeluarkan darah headnya misalnya dengan minum obat terus keluar darah headnya maka darah yang keluar ini dianggap darah head kalau memang dia telah suci selama 15 hari atau lebih dan darah yang keluar ini dikatakan head kalau memang sudah memenuhi syarat yaitu darah ini adalah keluar sudah lebih dari 24 jam, 24 jam maka darah ini sudah dihitung darah head, seandainya keluarnya tidak beraturan, misalnya setelah dia minum obat terus keluar darah head, ya satu hari satu malam terus terputus satu hari hari pertama keluar head selama 24 jam terus terputus terus hari yang ketiga keluar lagi maka darah yang keluar di hari ketiga ini dihukumi head juga selama dalam batasan dalam jangka dalam lingkup 15 hari maka darah yang keluar itu terhitung darah darah head darah darah head nanti selebihnya nanti bisa dihitung dengan dikatakan darah istihab dan ini adalah uh, pembahasan yang akan lebih rumit lagi, karena harus di sana harus diketahui Apakah darah yang keluar itu mukataba majiza atau kalau mukataba majiza maka uh, uh, apa? penjelasannya sangat rumit sekali. Jadi yang penting, yang penting, kalau memang darah yang keluar itu di hari pertama itu keluar darah, misalnya 10, hari, 10 jam, terus hari kedua suci. Tidak keluar darah, hari ketiga keluar lagi karena akibat minum abad itu head yang tidak beraturan, seperti itu. Yang penting selama dalam lingkup 15 hari ini darah itu kalau dikumpulkan sudah melampaui 24 jam berarti darah itu telah dianggap darah head. Tapi kalau lebih beruntun terus keluar lebih dari 15 hari maka bisa dibilang darah itu darah istihahat dan perinciannya akan bisa kita uh, kita Terangkan kepada waktu yang akan datang. Karena waktunya telah sempit. Atau saudari bisa tanya kepada seorang kiai atau seorang ustaz yang dekat dengan anda. Karena untuk menerangkan masalah ini lewat kasihan memang kurang begitu luas. InsyaAllah untuk masalah istirahat akan kita uh, terangkan pada kajian yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala arzuquna al-ilma wal-amal. Wa yufaqihwana fid din. ونسال الله سبحانه وتعالى اي يبارك في درسنا وايه يجعله درسا مباركا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام